kenapa perempuan tidak diangkat jadi nabi Pak Ustaz? perempuan jangankan diangkat jadi nabi diangkat jadi P3K aja menggugat suami ke pengadilan kalau kamu punya gaji yang banyak S2 S3 duitmu di bank banyak gelangmu banyak bisnismu lancar Tolong suamimu itu dia tetap imam, katakan ke dia perasaanmu. Walaupun aku kaya, gajiku banyak, duitku banyak, mobilku mewah, tapi kau tetap imamku, Mas. Ini kayak catatan Umi nih kayaknya. Nih. <laughs> Sekarang kita kasih kesempatan yang yang hadir di sini untuk juga nanya ya. Ya, boleh. Ah, ya mau tanya silahkan Oh, oh tercatat. Ternyata emang rumah tangga itu begitu memusingkan satu. Tuh punya yeah. nanya banyak. Ini. Silakan teman-teman. Okay. Teman-teman panitia. Tadi yang pertama itu tuh yang pakai kerudung abu. Heeh. Ah -ah. Ya cuma ny pakai kasih kata ke mikrofon ya. Oh, itu ada. Ada mikrofonnya? Dipakai. Eh. Yang kerudung abu. Nah, yang pakai kacamata. Bapaknya nggak ikut Bu? <tuk> Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Raini dari Depok. Agak deg-degan. Ya. <tuk> Silahkan Raini. <tuk> Oke. Okay. Uh, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Uh, Selama saya menikah dengan suami saya, sekarang sudah hampir 8 tahun, tapi saya masih merasa bersalah sama suami saya. E, karena semenjak menikah dengan saya, hidupnya beliau itu berubah total. E, karena suami saya itu anak bungsu, dan laki-laki satu-satunya di keluarganya, kehidupannya lumayan baik-baik saja, Ketika menikah dengan saya, kehidupan beliau berubah. E, dua tahun kita menikah, beliau sakit. Yang sempat mengkhawatirkan sakitnya sampai benar-benar nggak -benar tahu apa. Selama dua tahun kita cari tahu sakitnya, sudah ke dokter, segala macam. Tapi Alhamdulillah, dengan izin Allah, suami saya sudah sembuh sekarang. Tapi rasa itu tetap ada. Rasa bersalah saya terhadap suami saya Tetap ada Karena saya merasa Dengan beliau menikah dengan saya Hidupnya menjadi sulit Beliau sakit Beliau harus menafkahi saya Beliau harus menafkahi keluarga saya gitu Karena uh, Semenjak saya Punya anak yang pertama Di umur anak saya yang pertama tujuh bulan beliau meminta saya untuk berhenti bekerja agar saya bisa mengurus uh, anak saya. Tapi saat itu saya sempat menolak karena saya berpikir dengan saya bekerja saya akan dapat membantu beliau untuk memenuhi kebutuhan, apalagi kebutuhan untuk keluarga saya seperti ibu, uh, uh, bapak dan adik saya. Karena ibu dan bapak saya sudah tidak bekerja jadi itu menjadi kewajiban saya Nah selama pernikahan ini Saya merasa bersalah Selalu merasa bersalah Dan saya selalu minta maaf kepada beliau Karena sudah menyulitkan hidupnya Walaupun beliau sering mengatakan Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa Aku baik-baik aja, kamu doain aku aja. Tapi rasa bersalah itu tidak pernah hilang Pak Ustadz. Sampai akhirnya pun, di tahun 2024 kemarin saya terdiagnosa depresi. Gara-gara perasaan itu? Iya, salah satunya. Tapi banyak lagi kalau diceritakan mungkin gak akan cukup, tapi salah satunya itu. Karena saya merasa uh, hidup suami saya semakin berat, karena dengan adanya saya, dengan adanya orang tua saya. Hmm. Saya selalu merasa bersalah dan saya selalu minta ampun sama beliau gitu. Tapi nggak pernah hilang rasa bersalah saya. Bagaimana pak Ustadz untuk hmm. cara mengatasi rasa bersalah ini? Apakah apa yang harus saya lakukan? Terima iya, kasih. Terima kasih Baik, Mbak bertanya. Sholat. Tapi Masnya nggak ikut hari ini ya? Kebetulan nggak karena bekerja. Lagi bekerja ya. Mohon ya, silakan. Bagaimana itu, Wasat? Rasa bersalah karena sesuatu yang terjadi di rumah tangga dan merasa bahwa ini adalah karena pernikahannya, benar nggak itu? Merasa sudah beramal, saya sudah nyekolahkan anak yatim, saya sudah bangun pondok, saya sudah punya amal jariah. Padahal amal kita belum seberapa. Itu kerja setan. Saya sudah beramal, saya sudah beribadah saya sudah banyak berbuat padahal kita belum berbuat seberapa itu kerja setan SOS, standar operasional setan ada juga tutup voksinya ya? iya, oh. tapi ada satu lagi apa dia? merasa sudah berbuat kesalahan padahal sebenarnya kita tidak salah itu kerja setan juga? itu kerja setan juga Assyaitanu ya'idukumul faqra Setan mengatakan Kamu kurang Kamu sudah melakukan ini Kamu salah kamu Dia selalu membisikkan ke kita Bahawa kamu sudah salah Yang mengalami seperti yang ibu alami Bukan cuma ibu saja Bukan cuma kakak saya Saya pun mengalami itu Jangan kemana-mana kita lanjutkan Saya yang satu Saya kan punya perasaan perasaan ini ada di dalam lubuk hati yang paling dalam. Dalam syair diungkapkan innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya rasa itu letaknya di dalam. Wa inna ma ju'ila lisanu 'alal fuadi dalilah diciptakan lidah untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam. Kalau kakak enggak pernah cerita itu, kita semua enggak tahu dan siapapun enggak tahu. Berapa banyak orang tidak pernah menceritakan perasaannya, hanya dia diam sambil ngemil. Harus ngemil ya? Yang lain-lain lah pokoknya. Makanya semua yang kita rasakan itu mesti kita ceritakan. Baru kita tahu oh ternyata yang saya rasakan tidak hanya saya saja yang merasakan orang lain juga. Apakah Ustad Somad sebagai manusia juga merasakan perasaan yang pernah dirasakan orang merasa bersalah, merasa, ya saya merasa mestinya istri saya ini kuliah dia sekarang sedang ketawa-ketawa di kantin dengan teman-temannya tapi dia justru menikah dengan saya meninggalkan kampung halamannya dari jombang jawa timur sana ke pulau Sumatera lalu kemudian dia mesti ngurus anak, dia ngurus pondok, dia ngurus guru, dia ngurus dapur berarti aku sudah menghilangkan masa muda dia berarti aku salah setan sudah mulai mencoba itu ke saya tapi enggak mempan kenapa karena saya tahu ini trik kamu kan setan <laughs> aku tidak salah saya tidak salah saya salah kalau Quran mengatakan saya salah saya salah kalau Nabi mengatakan saya salah saya salah kalau ulama mengatakan saya salah saya tidak salah jadi sayalah yang meyakinkan diri saya bahwa saya tidak salah Bahwa istri saya terbang jauh dari kampung halamannya Dia tidak sedang berbuat dosa Dia menyempurnakan setengah imannya Dia mentaati patuh orang tuanya, gurunya Dan dia tidak dipaksa oleh pihak manapun Lalu kemudian bahwa dia kuliah Dia tetap bisa kuliah Dia ada mengurus santri, dia ada guru-guru Dan saya bertanya ke dia, dia bahagia Dia mengurus, dia Al-Qurannya tidak hilang Hafalan Qurannya tetap bisa, dia bisa kontrol dia bahagia, ada ATK ada SD, ada SMP, ada Aliyah maka aku tidak bersalah yakinkan diri kita bahwa kita tidak salah, aku tidak salah, di pikiran aku tidak salah, di hati aku tidak salah gak mempan juga, tulis print, tempel di depan kulkas Karena sering lihat, aku tidak salah harus kulkas tak. pokoknya semua yang dilihat lah Bahwa aku tidak salah Tanamkan ke diri kita bahwa aku tidak salah Setelah itu baru kita menjadi kuat Bahwa justru dia sedang beramal soleh Dia menikah dengan saya tidak dipaksa Dia menjadi suami saya Dia bekerja, dia sehat Bahwa sakit, siapapun bisa sakit Ma yusibul mu'min min nasobin wala wasomin wala saqamin wala syaukin Orang yang sakit gundah gulana tertusuk duri tapak kakinya Illa kafarallahu anhu biha sayiatuh bahwa dia menafkahi saya Itu menjadi amal ibadah Sodakoh yang paling besar adalah nafkah suami kepada istri tuh Nafkah suami Maka ketika dia menafkahi Maka ibu yakinkan, kakak yakinkan Saya tidak salah Suami saya kalau dia sakit Allah menghapuskan dosa-dosanya Bahawa dia memberikan nafkah kepada saya Memang kewajiban seorang suami dan dia dapat pahala dua Pertama pahala memberi nafkah Yang kedua pahala sebagai sodakoh Kalau memberi sedekah ke masjid pahalanya satu Tapi kalau memberikan nafkah kepada keluarga Kepada orang tua, kepada mertua Maka itu terhitung sebagai sodakotun wasilah sodakoh dan silaturahim tapi yang namanya setan Dia bisa nempel file File yang sudah saya kasih ini Ditempelnya dengan file yang baru Maka potong video ini Putar ulang-ulang di telinga Datang setan, ni video Ustadz Soman Bacaan-bacaan <tik> <tik> zikir Wirid 10 jangan sampai tinggal Habis sholat subuh, awal hari Habis sholat magrib awal malam Istighfar, Al-Fatihah, Qul Huwallahu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, Alif Lam Mim sampai Wa Ulaika Humul Muflihun, Ayat Kursi, ujung Al-Baqarah Lillahi Ma Fis-Samawati Wa Ma Fil Ardh sampai habis, La Ilaha Illallah, tutup dengan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tips cara mengutir setan adalah dengan keyakinan yang kuat terhunjam kepikiran dan hati dan dengan zikir wirid bacaan bacaan mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah Allah. Allah. Jadi zikir pagi petang itu katanya bisa bikin tenang seharian itu benar juga berarti itu. Kenapa istighfar? Man lazim istighfar siapa yang melazimkan mengamalkan istighfar ya Allahulahuminkulidikin makroja kesempitan hatinya sempit. Aku bersalah. Aku bersalah. Dilapangkan Allah. Wa minkulihamin min faraja kesusahan. Setan selalu nyuruh kita susah. Kamu susah, kamu begini, kamu begini. Dibukakan Allah pintu kebahagiaan. Waraza kauhumin haythulayyathasib diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Yang kedua bacaan Al Fatihah. Al Fatihah artinya pembuka. Hati yang terkunci, pikiran yang tertutup. Al Fatihah dibuka. Kulhwallah tiga kali. Seorang sahabat Nabi membaca kulhwallah dari isya sampai subuh dilaporkan ke Nabi. Kata Nabi innatlah tak diluluh luluh Quran. Satu kulhwallah sama dengan sepertiga Al Quran. Tiga kali kulhwallah sama dengan sehatam Al Quran. Al falaq dengan Anas An itu melepaskan sebelas simpulan setan. Setan itu kalau dia menyihir dia menggunakan sebelas tali simpulan. Sebelas tali simpulan itu dibuka dengan sebelas ayat. Qul a'udzu bi min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idza waqab wa min sharri nafaffatin fil uqat wa min sharri hasilin idza hasad Qul a'udzu bi malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas 11 ayat awal al baqarah alif lam mim ujung al baqarah lillahi ma fis samawati Seandainya manusia membaca awal dan ujung al baqarah sehari semalam lakafatahu itu sudah mencukupkan dirinya beramal Ayat kursi tentang penjaga zakat namanya Abu Hurairah Menangkap pencuri yang ternyata pencurinya itu setan Setan mengatakan baca ayat kursi Tidak diganggu oleh setan dari petang ke pagi Dari pagi ke petang Habis itu dia lapor ke Nabi Ya Rasulullah ada pencuri saya tangkap Dia mengatakan kalau dibaca ayat ini setan enggak ganggu Kata Nabi dia memang setan yang kamu tangkap tadi itu setan cuman kamu gak tahu kalau dia setan dia memang gak pernah betul ngomongnya kecuali yang tadi, yang tadi dia betul memang dia takut, lalu kemudian dibaca la ilaha zikri zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah setelah itu ditutup dengan salawat karena amal kita tidak diterima kalau tidak bersolawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad 10 bacaan itu gak sampai 5 menit tapi jangan bacanya terlalu cepat seperti dapat bakwan panas. Demikian Pak Ari. <tuk> Waduh berarti Masyal mulai penjagaan. sekarang kita amalkan ya zikir pagi petang ya. Maksudnya ternyata ininya apa, faedahnya luar biasa ya. Powerful, karena menjaga ya. dari hutang juga hmm. ya Ustaz ya ust uh, apa hutang, terus oh, juga uh, apa namanya, kesehatan dijaga yeah. terus sama Allah, jadi penjagaan okay. zikir petang, pagi petang ini insya Allah kita jaga terus dan kita amalkan, amin, amin. amin. waduh, ini berarti okay. apa yang diukapkan Ustaz itu seperti kalau kita lagi sholat, tiba-tiba batal gak nih, batal gak ya gitu-gitu, sama ya, bisa kalau sholat, setan, dan dia kan kerjanya aladhi yuas wisu, wisu. aladhi yuas wisu, wisu makanya kalau ada teman kita yang suka yuas wisu berarti Setan. Ah. Saya enggak ada ngomong begitu. Oh iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wan nas, nas juga yang suka iwaswisu itu setan. Makanya kalau ada temannya begitu, dia diam tan. Nah, <laughs> ada teman saya Donditan namanya. <laughs> pas lagi pas lagi salat ada yang berbisik, "Kamu sudah kentut." Kata dia maka kata Nabi kalau kamu sedang sholat kamu ragu ada keluar angin atau enggak falayan sholib jangan berhenti sholat hatta tasma'a shawtan sampai kau dengar suara aw tajidarihan atau kau cium bau sampai ada dua indikasi baru batalkan sholat apa indikasinya? dengar suara atau tercium bau karena ada yang tidak bersuara tapi baunya luar bau Enggak ya, pas noleh gitu ngerti gak kecium baunya Cuma udah pingsan Selama gak ada suara Gak ada bau Jangan batalkan jangan sholatmu batal. Itu termasuk standar operasional hmm. setan oh. Jadi setan ini terbagi dua ya. Ada setan yang mendampingi kita Ketika kita lahir hmm. Langsung dia datang Dan dia mendampingi terus Pendamping itu bahasa Arabnya korin hmm. Maka disebut dengan jin atau setan Orin. makanya waktu bayi itu lahir nangis karena ditusuk pusarnya Wee. nah dia ganggu terus, dan ketika kita mati jin korin itu masih hidup mana oh. tahu nanti ada pegawai mas Arina, nauzubillah pas saya sudah ninggal, tiba-tiba pegawainya kerasukan, assalamualaikum mas Arina nanya ini siapa? ini ustadz Somad kok nanya, itu bukan saya, itu jin korin yang selalu mendampingi saya Nah, jadi oh. itu setan yang pertama, setan yang kedua, setan yang gak mendampingi dia keluyuran, ini namanya setan non job kan 19 dia, juta lapangan kerja, dia non struktural, oh. nah jadi dia gak jelas tuh Foxy ini yang di bawah pohon, yang di empang, itu dia gak jelas, nah, maka kalau kita baca zikir doa ini kita dilindungi dari dua jenis tadi, baik yang struktural maupun yang nonjob. Oh iya, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. yang suka mampir-mampir di gedung kosong gitu ya, yeah. di tempat oh, yeah. yang bau pesing gitu ya. Yeah. Aduh, Masya Allah. Oh, jadi, jadi penjagaan banget. Berarti. Perasaan bersalah itu mirip-mirip kalau kita lagi sholat, batal, batal, dosa, eh salah nih, salah gitu, mirip-mirip gitu ya. Hmm. -tum -tum -tum -tum. Makanya kalau kita merasakan satu perasaan, jangan disimpan. Kita omongin sama orang tua kita, orang terdekat kita, ulama ustad guru kita, supaya dia analisa apa yang sedang kamu rasakan ini. Hmm. Walaupun kata-kata sebenarnya tidak bisa mewakili rasa, karena rasa terlalu miskin untuk diwakili kata. Mantap, ya, cakep. Quotes kita hari ini ya. Nah Ustaz Oke. tadi sempat uh, menyinggung uh, Wanita bekerja nih Ustaz Nah sebenarnya gimana Ustaz hukumnya Ketika wanita itu ingin bekerja Apalagi niatnya mungkin ingin Membantu keluarga atau setidaknya tuh Supaya gak minta-minta sama suami Terus kadang malu kalau minta sama suami Terus nah hmm. ini gimana Ustaz tuh. sampai Kapan juga kita Apa sih sebenarnya tuh batasan-batasan Memang harus kita jaga Wa karna fi Perempuan pokoknya mesti di rumah, gak boleh keluar rumah Wakarna fi buyuti kamu mesti di rumah Lalu yang belanja ke pasar siapa? Mas Ari Untung Lalu yang ngurus bisnis semuanya siapa? Mas Ari Untung Pokoknya perempuan hanya di rumah saja Sampai kalau saya datang bertamu ke rumah Yang ngeluarkan teh manis, roti, kue, nasi uduk, nasi, ayam pop, ayam penyet, ayam mati semuanya musti Mas Ari untung pokoknya istri di rumah melahirkan ibu engkaulah wanita yang mulia mengandung melahirkan mengandung lagi melahirkan lagi pokoknya dia hanya wapar nafi buyuti ini menurut mazhab kelompok yang pertama istri nggak boleh kerja yeah. Nah sekarang kelompok yang kedua Soalnya sekarang ada film baru Judulnya Sekasur Dua Mazhab Ini kayak pertanyaan yang tadi iya. Nah Mazhab yang kedua Mengatakan perempuan Tetap boleh keluar bekerja Dalilnya apa? Dalilnya hadis juga Hadisnya mana? Ketika asma Namanya pakai alif asma. Kalau enggak pakai alif Asma itu sesak napas beda asma keluar rumah dia nyari makanan onta lalu kemudian nabi ngelihat dia asma ini saudaranya Aisyah saudara kandung Aisyah seayah lain ibu anak Abu Bakar Siddiq nabi nggak ngelarang nabi malah membantunya membawa pulang itu dalil bahwa perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku syarat yang pertama izin suami tanpa terpaksa karena banyak juga suami mengizinkan izinkan Mas kalau enggak <tuk> nah, <tuk> <bisa>. yang kedua la ya khluwan rajulun ma'amraatin illa ma'azi mahramin Jangan berdua-duaan di tempat kerja tanpa ada mahram hmm. Berangkat pagi jam 7, ngantor jam 8, makan siang bareng, kerja sampai sore Lembur dengan suami orang 10 jam Dengan suami sendiri sampai jam 8 pulang, jam 9, jam 10 capek Akhirnya begitu terus setiap hari Apa kata orang Amerika? Witing Trisno, Jalarang Sukokulino Nah akhirnya cinta tumbuh berawal dari karena sering bersama lama-lama curhat kok suami aku enggak seromantis kamu ya iya yeah. kok dia nggak pernah ngajak aku ke tempat makan yang paling aku senangi akhirnya merasa nyaman tukar-tukaran nomor terjadilah apa yang terjadi na'udzubillah yang ketiga La tabar rajna tabar rujal jahiliyatil ula Jangan bersolek-solek jahiliyah Sampai dua inci Apa itu? Gak tahu tahap hanya dua inci semua. Soleknya yang biasa-biasa aja. Yang keempat La tahdo'ana bilkaul Jangan bersuara mendesah-desah Jadi kalau dia mau kerja ya kerja aja. Kalau kebetulan ada orang nanya Apa kabar? Sehat? <laughs> jangan terlalu mesra dengan orang lain karena banyak laki-laki, perempuan mungkin biasa aja tapi bagi laki-laki dia PHP, dia sangka ini harapan padahal palsu. Dia merasa. Makanya kalau ada kebetulan miss call telepon ngomong, biasa aja, enggak usah pakai lagi di mana? Saya Jakarta. La tahduna bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu mendesah-desah kenapa? Yatmaan ladhi fi qalbihi marat karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit kalau dia dengar suara perempuan yang mendesah itu dia langsung error yang kelima apa syarat perempuan bekerja la yatribna biarjulihidna jangan memukulkan kakinya ke lantai apa maksudnya? waktu dia jalan kakinya dihentakkan ke lantai dengan memakai gelang kaki khol-khol namanya sehingga ketika dipakai, gemerincing, keringcing, keringcing, keringcing, keringcing, keringcing sehingga semua mata melihat dia apa namanya? Apa maksudnya? jangan memakai sesuatu yang memancing perhatian, norak, sebagainya ya tampillah biasa kalau memang kerja, bisanya apa? IT kerjanya apa? pandai masak, bisa apa? ya keahlian itu aja gak perlu menampilkan yang lain maka kalau syarat dan ketentuan berlaku ini dipenuhi silakan perempuan bekerja Suaminya punya gaji 5 juta Istrinya punya gaji 5 juta Sama-sama 5 juta Apa beda gaji suami sama gaji istri? Di dalam gaji suami ada 5 nafkah Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian Tapi dalam gaji istri bulat 5 juta milik istri Astagfirullah Astagfirullah <laughs> Bulan. Alhamdulillah Doaku kubu nih kayaknya Makanya Ketika seorang istri diizinkan bekerja Si suami merasa ini kok bisa begini terjadi Komunikasinya mesti baik Jangan ketika diizinkan bekerja Tabungannya banyak dia merasa hebat Perempuan ini Kenapa perempuan tidak diangkat jadi nabi pak ustad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 Mm. nyawa aku jangankan hartaku ini nyawaku aku berikan kepada mm. satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuman satu apa? mencintai katakan Ustaz. begitu Uy. status instagram itu, Ustaz. kenapa seorang suami, kan lagi banyak tuh meme istrinya, selingkuhannya kok bisa dia jatuh cinta sama selingkuhannya yang 11-12 sama biasa disebut. Kenapa? Banyak orang yang heran. Tapi bagi orang yang mengerti, kenapa dia bisa selingkuh? Karena dengan istrinya dia tidak berdaya. Dia tidak punya kepercayaan diri. Karena istrinya lebih kaya, lebih cantik, lebih putih, lebih hebat, lebih. lebih. Sedangkan dengan ini dia merasa dia punya power. Power. Laki-laki ini punya kekuasaan. Maka kalian perempuan, sehebat apapun, katakan kepada suamimu Aku bukan apa-apa Di kantor aku memang hebat Tapi di rumah ini Kau lah rajanya sayang yes. Katakan begitu yes. Jangan mentang-mentang uangnya banyak Lalu pulang ke rumah panggil suami Sini mas, ada apa dek? Aku mau ngasih zakat <laughs> Kau kan salah satu asnaf dari yang lapan Gak begitu Bangsitkan semangatnya suami dapat zakat dari istri ya suami tidak boleh memberi zakat kepada istri ya. wahai istriku ini 3 juta belanja bulan ini sekaligus zakat saya tidak boleh suami tidak boleh berzakat tidak kaedahnya tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi hmm. istri, anak, orang tua, mertua tidak boleh tapi istri boleh berzakat ke suami kenapa? Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Walaupun kalian mau ngasih dia uang, boleh ngomong baik-baik. Jangan, ini kita mau bagi-bagi zakat ini, pakir miskin. Jangan begitu. <goal> duduk di depan barang mustahik ada suami gitu innamasadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum kafir riqabil gharimin wa fisabilillah wa abnissabil sebentar ya enggak bisa begitu bangkitkan semangat dia sebagai seorang suami karena kalau sampai dia down dia kehilangan semangat mohon-mohon mohon maaf itu pistol airnya enggak meletus Oh pengaruh tuh Burefek kesana mas Ari ya, ya. Tapi mas Ari masih meletus kan <laughs> Mau tujuh anak insya Allah <laughs> Masya Allah Jadi gimana bapak-bapak teman percaya diri ya Insya Allah Jadi buat ibu-ibu juga tetap boleh bekerja Eh <laughs> Yang penting tetap menghormati suami. Karena apapun hmm. itu kodrat kita sebagai istri, sebagai ibu, tugas utamanya, wajibnya adalah melayani suami dan anak-anak. Nah, anak -anak dan Keluarga ya, jadi, ya. Hidup dan mati istri itu ini buat suami. Ini ya, udah ada backing nih. Itu perlu saya luruskan, Mas Ari. Hidup dan mati ya untuk Allah. Oh, itu orang ya. <laughs> Maksudnya innallaha sholati wa mamati Mama, yaya wa mama <laughs> Allah oh, tosu. <tuk> ya ya ya ya inilahilah. Astagfirullah. Maksudnya pengabdiannya, maksud pengabdian, pengabdiannya kepada suami. Salah juga. Baru dapat backing udah salah lah. apa kata Nabi? Innamahu jannatuki wa naruki. Kata Nabi kepada perempuan, innamahu jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Kalau kau berbakti dengan baik, wahai istri, wahai perempuan, suamimu bisa jadi surgamu. Tapi kalau kau melawan macam-macam Suamimu bisa jadi neraka Jadi neraka dan surga istri Itu terletak pada suami Yang taat dan soleh Seperti mas Ari undi Tolong di edit di bagian itunya tuh. Alhamdulillah udah Konten berubah besok nih Alhamdulillah Waduh ya. ini sepertinya memang Seru ya kalau ngobrol sama Ustadz ya benar kayaknya Dan, waktunya kurang ya kalau mau Ustadz ya. Bener. Mau gak sih kalau nambah lagi nanti waktunya sama Ustadz? Ah, bisa talk iya. show gini lagi, bisa kita buka lagi, sesi tanya jawabnya lebih panjang lagi ya Insya Allah kedepannya. Jadi ya, kita juga akhirnya menemukan bahwa teteh Ustadz itu urusan rumah tangganya itu menarik banget untuk dibahas ya. Biasanya kan kalau kita lihat kajian sih jarang ngebahas rumah tangga nih. Nah, bagaimana kalau yang hadir kita jadiin satu grup bersama untuk diskusi sama Ustadz? Insya Allah. Nah. Boleh ya. Ustadz ya? memang enak makan ikan tenggiri ikan tenggiri lebih enak lagi ikan toda kalau untuk Mas Ari apa yang enggak weh hey, Masya Allah teman-teman tolong -teman, dicatat nomor teleponnya semua kita jadi satu grup bareng ya Insya Allah, Allah. Uh, mudah-mudahan kalau ada permasalahan atau apa kita dapat nasihat-nasihat dari Ustadz Nasihat pagi dari Ustadz, wah, Bapak, Ibu, wah, seluruh kan? Minal nah. Jadi nggak ada lagi istri itu berani sama suami. Saya nggak takut sama istri, cuma kadang-kadang istri saya lebih berani. <laughs> wah, seperti apa? Kalau Mas Ari tergolong suami yang takut ke istri, berbahagialah. Karena suami yang takut ke istri itu nanti kalau meninggal dia tidak diazab malaikat. Kenapa? Waktu mau diazab, kata malaikat yang satu, ini enggak usah kita azab, karena sudah terlalu azab di dunia. <laughs> Ujiannya sudah di dunia saja, ujian kesabaran ya. Tinggal masuk surga aja lagi. Alhamdulillah. Bapak-bapak itu. Masalahnya, pas masuk surga, ketemu lagi. <laughs> Gila <risimsan> berat banget oh, gitu, gitu ya. Gitu. Saya menduga tadi habis makan jam-jam segini nih pasti ngantuk. Isap. Ternyata Isap. makin siang makin lucu. <tang> Ustaz sendiri lucu banget, oke. Waduh, ok, parah ya. Karena curiga apa yang kita makan tadi. <tang tinan> Tadi bukan di masakan panas bukan daun singgung Ustaz. saja. Curiga, jangan-jangan nah ada yang dibumbui sesuatu. Benar-benar itu. itu itu daunnya sayurnya dari Aceh tadi. Oh. <laughs> <laughs> Waduh, alhamdulillah ini waktunya sepertinya karena beliau juga akan ke tempat lain lagi lanjut lagi ya ah, ah, Alhamdulillah mudah-mudahan hari ini merupakan satu ajang silaturahmi bersama para suami istri ini yang mungkin juga kita akan jadi grup baru memang perpisahan itu bagus lagi manis-manisnya Mas Ari Oh gitu supaya apa supaya kenangannya lebih lama woi betul tapi bukan berarti suami istri harus pisah kan ini cerita perpisahan kita ini maksudnya Oh ya ini kan ya ya ya ya ya Ya, ini kan iya, kita iya. lagi baru pisah. Oh, iya nih. iya benar benar. Biar pas lagi manis-manisnya ini. Benar, Betul benar, benar, supaya benar. terasa manisnya lebih lama. Iya, biar terjadi Amin. lagi Ustaz ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik kita juga doain Ustaz semoga Ustaz uh, apa namanya dakwah safarnya juga berjalan dengan lancar Amin. semuanya Ustaz. Memudahkan ya ya. semuanya dan doain kita semua Ustaz di sini suami istri bisa terus kompak, bisa ya, ya. terus saling mengisi. Hmm. Amin dan juga diberikan keberkahan sama Allah SWT nah, ini juga ada untuk semua suami istri yang menyaksikan dan teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini mau silakan kalau ingin bergabung dengan grup konsultasi suami istri ini mau silakan klik link di bawah ini ya dan jika dirasa menarik e, obrolan seperti ini mau silakan share, share ke teman-teman semuanya ya kita sebarkan manfaat ini dan ternyata suami namanya menjadi pasangan menikah itu sesuatu yang fun juga ya ibaratnya walaupun kita menjalankan kewajiban juga dan sunnah juga tapi tidak ternyata tidak, tidak kaku saja dan menyenangkan. Terima kasih waktunya saat. Insya Allah mudah-mudahan masih apa berkenan untuk kita undang kembali lagi untuk berbincang. Madion lemahitelas maturnuwun gusti Allah singbalis. Wih, masya Allah. Banyak nih saat nih, masya Allah. Yap, kalau gitu kita tutup cerita untuk. Nah, ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma